パロディさん、バランスバランスンスバランスバラ b a s a n y a Islam ya, tapi t e r l e p a s dari itu, kalau undang-undang ya memang tugas pemerintah maupun penegak hukum dan keamanan yang harus bertindak. Jadi jangan sampai semena-mena, nggak ada orang yang menutup atau menyekeh oknum-oknum、ok -ok、yang mungkin bisa membuat jadi keributan yang sifatnya r a s terlalu ras ya. Jadi pemerintah mesti tegas. bahwa、well, ajaran agama itu yang dianjurkan ya seperti itu atau mungkin yang ada、Jadi、jangan sampai ada agama-agama a j a r a n a g a r a n t e s e t bahkan yang, yang bisa berkembang nantinya akan membuat、uh, hal yang buruk bagi bangsa Indonesia ini、hmm. kita harus bersatu itu aja baik terima kasih p a k u d i n Pak Adi selamat malam malam mbak silakan bapak ya saya ikut ya p a k y a itu memang seharusnya di persoalan agama kan マカフィパディパンジャパンジャパンジャパ n ジャパンジャパンジャパンジャパンジャパンジャパンジャパンジャンジャパンジャパンジャパンジャパンジャパンジャパンジャパンジャパンジャパンジャパンジャンジャパンジャパンジャパンジャパンジャパンジャパンジャパンジャパンジャパンジャパンジャパンジャパンジャパンジャパンジャパンジャン アカディバさん、ブラガマヘニャン、モティパーミオレ、パータワンテンペジュン、パータパー、カナヤン、サラマラコカナナ、アーティストルビ a オラデラ・アマディア、ディー、カディアムナック、アディリナ、イスラーム、マカディアアリスマクイロ、ソウルワー、サワワー、ライワシャラフ、シャバルデイ、ナビー、バジョロワン、イスラーム、 どうもありがとうございました。<音楽> Menteri Sdmnya nggak bisa kerja bu. Yang kedua anggota p r sama sama cuma n makan duit rakyat doang bu. Itu doang sih bu ya. Oke.、Okay. Terima kasih, Terima kasih Pak Alex. Ibu Tati selamat siang. Main kali mungkin jangan d i b o c o r b o c o r i n kalau ada rencana langsung diumumkan gitu aja. Baik. Terima kasih. Terima kasih Bu Tati. Pak r o b e t selamat siang. Selamat siang. Ini. l i m p a h a n seperti ini karena memang sistem pemerintahan kita tidak solid, artinya kita kan selalu beranggapan bahwa apa namanya, SBY bikin kebijakan itu tidak、uh, solid, tidak sungguh-sungguh g -sungguh itu dilaksanakan, karena setiap kebijakan itu harus lewat DPR, nah kita tahu lah t i n g k a h laku DPR itu kan selalu ingin menjegal kebijakan-kebijakan pemerintah, makanya saran s a y a sih harusnya pemilu kita 2018 itu partai politik harus diperkecil harus dikurangi kenapa? karena nanti semua jadi d a g a n g api lagi dan pemerintahan 2014 kalau seperti ini adanya mungkin nanti tidak ada partai yang menang 50% hanya 20% mereka akan koalisi-koalisi lagi bikin lagi nanti cap-cap-cap terulang lagi hal seperti ini karena banyak partai politik banyak keinginan Banyak ingin jadi menteri Artinya apa? Presiden tidak bisa mengatur menterinya dengan 100% Inilah kesalahan pemerintahan kita saat ini Mari kita p e r b a i k i sampai dengan 2018 Terima kasih Terima kasih Pak Budiman selamat siang s i a Bu Itu saya m a n g ngasih tau h Bu Saya berisik Bu Biar katanya n gak g naik Tapi saya tiap bulan b a r y selalu naik Buh, Bu Gimana tuh bu? Dari harga Rp. 400 naik Rp. 500 naik Rp. 600 itu bukannya naik bu, itu aja.